Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kembali saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda Dan saya akan menemani Anda dalam pengajian Tafsir Al-Mizbah Mengenal Juz Amah bersama Ustadz Quraish Shihab Kali ini yang akan dikupas adalah Surat Al-Ikhlas Salah satu sebab turunnya surat ini adalah Ketika Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Kedatangan orang-orang Yahudi Yang bertanya mengenai bentuk Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Apakah terbuat dari emas perak atau dari kayu surat yang turun di kota Mekah dan terdiri dari empat ayat ini berisi tentang ajaran tauhid atau keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk lebih jelasnya kita simak saja bersama-sama uraian Ustadz Quraisyihabmanhim Al Alhamdulillahirbila aalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kali ini kita akan bahas surah Al-Ikhlas Qulhuallahu Ahad Menarik Bahawa surah ini namanya banyak sekali Surah Al-Ikhlas Qulhuallahu Ahad Surah Al-Aman Surah Al-Muqashqishah Surah al, eh, An-Najah Keselamatan, An-Najah Surah Al-Jamal, Keindahan Karena dia berbicara tentang Tuhan Yang Maha Indah Hampir eh, 20 nama Dari surah ini. Eh, Surah ini Turun Menurut Banyak ulama Merupakan wahyu yang ke-19 Yang diterima oleh Nabi Ada hal yang menarik Pada wahyu-wahyu pertama Tidak disebut kata Allah Iqra' bismi rabbik Ya'yuha'l muddassir kum fa'anzir warabbaka akadbir Nun walqalami wa mayasturun ma'anta bini'mati rabbika bimajnu Kita pernah berbicara tentang urutan-urutan surah Itu... Menjadi tanda tanya Mengapa wahyu-wahyu Pertama tidak disebut Kata Allah Itu Antara lain disebabkan Karena sebenarnya Kaum musyrik juga percaya Allah Tetapi Kepercayaan mereka Tentang Allah itu Berbeda dengan kepercayaan Islam. Allah dalam pandangan Islam kan antara lain Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Kalau kaum musyrik dia berkata, "Oh Allah itu punya anak. Allah itu ada hubungan dengan jin. Namanya juga Allah. Eh Allah itu kalau memohon kepadanya harus pakai perantara, perantara malaikat." Jadi Seandainya pada wahyu-wahyu Pertama ini Misalnya, Iqra bismillah Dia berkata Kami juga baca bismillah Karena itu Wahyu-wahyu pertama Selalu menyatakan Rabbika Tuhanmu, wahai Muhammad Tuhan yang engkau percayai Wahai Muhammad Tuhan yang sifat-sifatnya itu Maha Esa, Maha Suci dan sebagainya Bukan Tuhan Yang mereka semua itu dari satu sisi sisi yang kedua ini juga untuk mengisyaratkan bahwa yang memerintahkanmu membaca yang kamu pusti sembah itu adalah Allah yang Rabbukah yang memeliharakan yang membimbing nah melihat sekian banyak wahyu yang tidak menyebut nama Allah tetapi Robbuka, Tuhanmu, Tuhanmu Ada kaum musyrik berkata begini Kamu ini kok sebut Tuhanmu, Tuhanmu Coba jelaskan kepada kita Tuhanmu itu bagaimana Apa terbuat dari mas Terbuat dari perak Mereka kan berala-berhala Bagaimana itu Tuhan Nah, untuk itu turunlah Qul huallahu ahad Baru ayat ini, surah ini dinamai juga suratun nisbah Suratul Nisbah itu menyipati Tuhan. Surah yang menyipati Tuhan. oke okay. Dalam surah ini, saya masih ingin berbicara lebih banyak. Surah ini dinamai surah Al-Ikhlas. Itu yang paling populer. Ikhlas, apa sih ikhlas itu? Menyingkirkan sehingga ini benar-benar suci. Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan sehingga yang tersisa itu gambaran tentang Tuhan apa sih yang ada dalam benak masyarakat manusia tentang Tuhan pada masa itu oh dia punya anak ya disingkirkan oh itu ada yang sekutu baginya oh itu dia tidak Esa oh itu dia tidak ada orang ada tempat yang kita boleh bermohon kepadanya selain Allah kita akan rinci jadi itu sebabnya ini dinamai surah al-ikhlas surah yang menyingkirkan segala sesuatu yang bukan sifat Tuhan oke okay. kita kembali katakanlah dia adalah ahad eh dia ada disebut sebelumnya siapa dia itu tidak ada nah bisa jadi huwa itu nama Tuhan ya ada orang-orang tasawuf kan itu berkata hu hu hu wah itu ada orang-orang uh, ahli tasawuf berkata nama Allah itu unik Karena, kalaupun Anda menghapus satu hurufnya masih menunjuk pada Allah. Alif lam lam ha. Hapus alifnya dibaca apa? Lilla. Ya. Hapus lamnya lagi. Lahu. Ya kan? Hapus lamnya lagi. Hu. Persingkat hu. A. Ah. Kenapa orang berkata a? Ah? Mengeluh Siapa yang dipanggilnya dengan ah itu? Semua yang mengeluh, orang Inggris, orang Indonesia, orang Batak orang Makassar, ah, ah. Itu sadar atau tidak sadar anda memanggil Tuhan pada saat anda mengeluh. Ya kan? Nah itu Allah katanya. Jadi hu menunjuk kepada Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, kata hu itu tidak berarti Dia. Tetapi hu itu digunakan untuk menggambarkan keagungan dan kehadiran. Kul hu, ini adalah sesuatu yang hadir dalam benak. Ini adalah sesuatu yang sangat agung. Allah itu hadir dalam benak. Karena itu, kalaupun Anda berkata dia, karena dia hadir dalam benak setiap orang, sadar atau tidak otomatis langsung menuju kepadanya ulhu dia yang ada dalam benak setiap orang sadar dia atau tidak sadar dia itu adalah Allah Ahad okay. apa artinya Ahad? Esa, kita berkata Esa ada eh, ada kata Ahad ada kata Wahid ya kan? wa ilahukum ilahun wahid di sini qul huwallahu ahad. apa bedanya itu saya beri gambaran kalau saya berkata tidak seorang yang datang apa maknanya bisa enggak berarti ada dua orang yang datang nah. tidak seorang yang datang bisa berarti ada dua orang ada tiga Yang saya nafikan tidak seorang Tapi kalau saya berkata Tidak seorang pun Yang datang Tidak ada sama sekali ya, nah, itu. Wahid Itu menggambarkan Paling tidak dalam benak Bahwa bisa jadi ada dua, tiga atau 4 Kalau ahad Tidak ada Kecuali satu ya, nah, Jadi di sini dia katakan Kulhuallahu ahad Tidak ada selain dia Satu-satunya kata ahad dalam Al-Quran Yang berfungsi sebagai sifat Hanya satu ini saja Tak ada kata ahad sebagai nama Tapi yang berfungsi sebagai sifat Hanya sekali disebut Itu menggambarkan dari segi redaksionel Menggambarkan betapa esanya Allah Sampai kata ahad Yang merupakan sifat, hanya sekali juga dia sebut. Ya tau? Oke. Saya sekarang bertanya. Jam tangan saya ini. Satu atau tidak? Satu. Oke. Uh, Allah ahad. Satu atau esa. Dalam zatnya. Dalam sifatnya. Dan dalam perbuatannya. Kita bicara dulu dalam zatnya Jam tangan ini satu Dia baru bisa jadi jam tangan Kalau ada talinya Iya Dia tidak jadi jam tangan Kalau tidak ada jarumnya Dia tidak jadi jam tangan Kalau tidak ada putarannya Ini satu atau tidak? Dia satu Tapi terdiri dari unsur-unsur Iya -unsur. kan? Tuhan satu Esa tidak terdiri dari unsur-unsur. Esa dalam zatnya. Itu keesaan Tuhan dalam zatnya. Ini tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada talinya. Ya kan? Tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya. Ini berarti walaupun dia satu tetapi dia membutuhkan hal-hal lain. Jelas itu. Tuhan itu Esa dalam zatnya Tidak terdiri dari unsur-unsur Satu unsur, dua unsur Karena begitu dia terdiri Dari lebih dari satu unsur Berarti dia membutuhkan unsur itu Jadi Tuhan Maha Esa dalam zatnya Tidak terdiri dari unsur-unsur Kita tidak bisa Menggambarkan Dalam benak kita Tuhan itu butuh Bisa tidak tergambar oh Tuhan butuh. Begitu dia butuh, dia bukan Tuhan Karena itu dia Esa Dalam zatnya Qul ahad, Itu yang pertama Yang kedua Esa dalam sifatnya okay. Kita ambil contoh Tuhan maha mengetahui Atau tidak? Dia mempunyai sifat tahu Manusia tahu juga? Sama ndak sifat tahu Tuhan? dengan eh, Esa Di dalam zatnya Ya kan? Jadi walaupun ada nama Tuhan yang sama dengan nama makhluk Anda harus membedakannya dalam substansi dan kadar oke Kita akan kembali nanti eh, bicara lagi soal ini Kemudian Esa dalam perbuatannya Tidak ada yang terlibat dalam sesuatu hal yang menentukan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan ini, semua yang terjadi di alam raya ini adalah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mau, tidak jadi. Masya'a kana wa ma'alam yasha'a lam yakun. Nah, kita akan berhenti dulu supaya kita tidak terlalu panjang. Eh, kita diskusi dulu menyangkut apa yang saya kemukakan ini. Ibu silahkan Terima kasih uh, Yang saya mau tanyakan begini Pak Ustadz Apakah ada peristiwa tertentu yang terjadi ketika zaman Nabi Sehingga Allah memandang perlu untuk menurunkan surat Al-Ikhlas ini kepada Rasulullah Terima kasih Iya jelas ada Pada prinsipnya Tidak ada ayat yang turun Yang terlepas Dari konteks budaya Atau konteks peristiwa Yang terjadi di dalam masyarakat Ayat-ayat Al-Quran itu Turun berinteraksi dengan masyarakat Dia Meluruskan Apa yang keliru Dia mengukuhkan Apa yang benar Itu ayat-ayat Al-Quran Nah Eh Masyarakat manusia Bukan hanya di Di Mekkah Atau di Jazirah Arabia Pada waktu itu Percaya ada Tuhan-Tuhan yang banyak Atau paling tidak Percaya ada dua Tuhan Ada Tuhan gelap Ada Tuhan terang Persia menyembah api Nah Kepercayaan umat manusia yang keliru itu diluruskan oleh Allah. Hei kalian keliru, Tuhan itu Maha Esa, kalian keliru menjadikan makhluk-makhluknya sebagai perantara. Nah inilah yang ingin diluruskan, sebenarnya apa yang ingin diluruskan ini itulah misi pertama dari seluruh nabi-nabi sejak Adam, dia percaya Tuhan, Maha Esa, mulai keliru masyarakatnya. Dia dah mengajar. Turun lagi, Nabi Noah, keliru, diluruskan. Begitu seterusnya. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Jadi itu kondisi masyarakat ketika itu. Itu sebabnya. Saya kira begitu Bu ya. Okay. Oh iya, silahkan. Hmm. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya berkenaan dengan esa keesaan Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan. Sebagaimana antum jelaskan tadi bahwa tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Allah. Sekarang saya kaitkan dengan wasilah atau perantara ya. Mungkin sekarang ini lebih e, lagi maraknya masalah pengobatan. Ya, kita tahu bahwa dokter atau tabib dan segala macam itu hanya sebagai wasilah kita istilahkan uh, Tidak, bukan mereka yang menyembuhkan tapi Allah Nah, apakah pewasilahan ini juga bisa dikatakan bahwa itu sebagai perantara Antara permohonan kita kepada Allah atau ada istilah lain gitu Apakah ini sama dengan perantara yang dikaitkan pada zaman Rasul Jadi mereka meminta kepada Allah lewat, lewat berhala atau lewat patung dan lain sebagainya itu yang pertama kemudian yang kedua berkenaan dengan ahad yang antum jelaskan bahwa ini memang persifatan hanya khusus pada Allah Bagaimana kalau kita korelasikan dengan hari ya mulahat gitu Apakah ini juga karena setelah hari ahad kan ada hari Senin Selasa dan seterusnya Terima kasih baik yang pertama dulu Segala sesuatu yang terjadi merupakan perbuatan Allah dalam arti atas izinnya, ya kan? Itu keesaan perbuatannya. Perbuatan Allah ini jangan anggap eh sewenang-wenang, jangan juga menganggap tidak ada sistem yang ditetapkan. Nah, orang yang sakit, Allah perintahkan berobat sistem yang ditetapkannya dalam konteks upaya penyembuhan adalah pergi ke dokter untuk berobat. Bukan pergi ke paranormal untuk berobat. Ya kan? Itu bukan sistemnya ada. Nah, pergi ke dokter untuk berobat. Nah, pada waktu saya pergi ke dokter untuk berobat, sebenarnya saya mengikuti sistem yang ditetapkan Allah, tetapi sekaligus saya harus yakin bahwa dia hanya perantara ya kan yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala dia perantara dengan jalan, boleh jadi Allah mengilhami dia sehingga menulis resep yang benar ya kan eh, eh, eh obat yang diberikannya, bisa mempengaruhi penyakit saya sehingga sembuh itu sebabnya wa idha maritu fahuwa yashvind Itu. jadi sistem ini anda sudah keliru kalau pergi ke suatu tempat ke seseorang yang tidak atau yang di luar sistem yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anda keliru kalau pergi meminta pertolongan kepada sesuatu yang ditetap, yang tidak ditetapkan Allah dalam sistemnya bahwa itu bisa membantu Ada satu orang sakit, ada satu orang mau minta pertolongan, eh katakanlah eh, dia mau bertobat, dia pergi si a tolong ampuni saya. Tidak ada itu. Ada sistemnya. Saya kira itu menyangkut wasila. Eh, wasilah. Eh, eh bahasa. Seperti apa yang saya katakan tadi? Eh bisa katanya sama, tetapi maksudnya beda ya. Kita di Indonesia eh, kalau berkata ibu pejabat itu apa artinya? Beda walaupun katanya sama, di Malaysia ibu pejabat itu kantor, kantor pusat. jadi jangan lantas Anda bawa hari Ahad terus bawa ke Al-Qur'an Ahad. Ahad. Saya sudah katakan tadi bahwa walaupun kata yang digunakan sama, Kalau sudah dinisbahkan kepada Tuhan Pasti beda Tuhan memberi rezeki kita ya. Orang tua beri rezeki atau tidak Beri rezeki juga Tetapi Pemberian rezeki Tuhan itu Pasti berbeda dalam maknanya Dengan pemberian rezeki ini Jadi saya kira itu ya Ahad tadi Saya katakan ada tiga ya Zat, sifat Dan perbuatan Nah Keyakinan Anda tentang keesaan Allah dalam ketiga aspek ini harus melahirkan keesaan yang keempat. Keesaan yang keempat itu keesaan beribadah kepadanya. Jangan sampai dalam beribadah kepada Allah terlibat sesuatu selain Allah. Nah inilah dia yang dituntut keikhlasan. Itu... Keesaan kepada Allah Kalau keesaan Sifat zat dan perbuatan itu Tertancap di dalam hati Tertanam di dalam benak Orang tidak lihat Yang orang lihat apa? Ibadah anda Yang kita bisa lakukan kegiatan Sehingga terlihat oh ini Beribadah Nah itu buah dari keesaan Yang tiga ini tadi Qulhuallahu okay. ahad Kita lanjutkan Allahussamad Assamad Assamad Assamad itu dari segi bahasa punya banyak makna Yang pertama Tumpuan harapan Yang kedua Assamad juga berarti Sesuatu yang sangat padat Sangat padat Sehingga bagaikan eh, eh, batu atau sesuatu yang tidak berpori-pori Itu somat nah. Kita ambil dulu makna yang kedua ini yang tidak populer Kalau sesuatu itu tidak ada lubangnya Bisa tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam Bisa. Kalau saya berkata Tuhan somat Dalam pengertiannya yang sesuai dengan kebesaran Allah Kira-kira Tuhan makan atau tidak Karena kalau makan memasukkan sesuatu Iya kan Kalau eh, eh, mengeluarkan keringat pasti ada lubangnya Jadi dia begitu padat itu Jadi Tuhan tidak Kira-kira dia melahirkan atau tidak Tidak melahirkan. Itu salah satu makna somat. Sangat padat sehingga tidak ada pori-porinya Tidak ada makna yang kedua yang populer itu sejalan dengan makna yang pertama tumpuan harapan tokoh tokoh yang menjadi tumpuan harapan itu dinamai samad nah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah tumpuan harapan seluruh sekeliling jika demikian kalau anda mengharap kepada siapa anda mengharap? kepada Allah Itu Nabi pernah bersabda Kepada Ibnu Abbas Peliharalah Tuntunan agama Allah Kamu akan menemukan Allah Berada di hadapanmu Kamu akan menemukan Allah memelihara Kamu, kalau kau minta pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Nah Seandainya seluruh makhluk, manusia, dan jin berkumpul Untuk menjatuhkan sesuatu yang buruk pada anda Itu tidak bakal terjadi kecuali atas izin Allah Seandainya seluruh makhluk, manusia, dan jin berkumpul Untuk memberi manfaat kepada anda Itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Semua harapan harus tertuju kepadanya Nah ini tadi, boleh tak mengharap pada dokter? Boleh Karena itu melalui sistem yang ditetapkan Allah Tetapi pada saat anda mengharap kepada dokter Jangan lupakan bahwa dokter tidak akan berhasil Kecuali atas izin Allah Nah, itu maknanya Allahus eh, Samad Melakukan perantara Apa yang dilakukan oleh kaum musyrik Kaum musyrik itu sebenarnya menyembah berhala Maksudnya Tuhan Hanya dia katakan Tuhan ini terlalu agung Kita tidak bisa berhubungan langsung dengan dia Jadi bagaimana Kita dengan malaikat Malaikat kita tidak bisa lihat Jadi bagaimana Kita buatkan berhala eh, Allah berkata tidak perlu -samad. Anda langsung minta Dia tidak beranak Tidak beranak dan tidak. Ini ini ini membantah kaum musyrik yang berkata malaikat itu anak-anaknya Tuhan. Ya kan? Membantah orang Yahudi yang berkata Uzairubnullah. Ya kan? Membantah orang Nasran. Membantah segala sesuatu yang menduga bahwa Tuhan punya anak. Baik anak kandung maupun anak angkat. Ya kan? Lam yalit. Kenapa? Kalau dia punya anak, berarti dia butuh. Ya kan? Nggak perlu punya anak. Orang punya anak itu, harapannya kalau saya tua, dia bantu saya. Ya kan? Kalau dia punya anak, pasti ada yang sama dengan dia. Padahal, Lam yalit walam yulat walam yaqullahu kufman <manyian> ahal. Nah, ini dibantanya. Lam yalit <manyian> walam yulat. Oke. <Okay>. Kufman <Kok -Manyian> Kufuan Dibacanya kufuan atau kufuan Oke Kufu itu artinya yang setara dengannya Yang serupa dengannya Tidak ada yang Serupa dengannya Baik dalam kenyataan Walaupun dalam khayal Anda nah, Kenapa? Kalau dalam kenyataan jelas tidak ada Kenapa kalau Anda mengkhayal pun bukan itu Karena apa? Khayalan itu adalah kumpulan dari hal-hal yang ada Kalau kita mengkhayal ada tidak kuda terbang? Tidak ada ya kuda terbang Tapi kita bisa mengkhayal ada kuda terbang? Bisa Itu khayalan tentang kuda terbang adalah Kita menggabungkan kuda dan kita menggabungkan sayap Menjadilah khaya Tidak ada yang serupa dengan Allah Baik dalam kenyataan maupun dalam benak Anda Jadi begitu Anda membayangkan Oh ini Tuhan kira-kira seperti ini Itu bukan seperti itu Karena dia terlalu agung Sedangkan otak manusia Tidak ada artinya dibanding dengan kebesaran Allah Saya kalau kalau anak kita bertanya Bertanya, e, bagaimana sih itu uh, uh, apa namanya uh, uh, malaikat? Misalnya, itu tidak usah malaikat, selain dari malaikat. Boleh jadi, e, bagaimana sih itu uh, untah? Dia tidak pernah lihat untah. Itu kalau dia tidak pernah lihat unta lantas dia mau menghayalkan, khayalannya itu keliru. Karena dia punya otak masih sangat sederhana kita kalau menggambarkan Tuhan tidak bisa karena otak kita terlalu sederhana untuk sampai pada tingkat memahami kebesarannya ini eh, eh, eh, kalau kita Gambarkan eh, tidak usah sampai kepada kepada Tuhan dulu Bagaimana kebesarannya Nabi Muhammad itu ulama-ulama berkata apa yang kita bisa lukiskan sebenarnya belum belum belum seperti itu merangkul gunung ngajak kita gak bisa siapa yang bisa merangkul gunung gak bisa, karena terbatas tangan kita nah jadi Allah terus menyatakan ya. walam yakullahu kufwan ahad untuk memperkenalkan dirinya dia berikan kepada kita sifat-sifat yang bisa kita mengerti tetapi setelah itu dinyatakannya layisaka mislihi syaih ya kan Oh, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha kaya. Tergambarlah dalam benak kita, ini, ini, ini. Terus, begitu tergambar kebesaran dalam benak kita, dia ingatkan, hei, dia enggak seperti siapa-siapa loh Apa yang tergambar dalam benak kamu itu hanya sekelumit daripada itu. Itu yang dimaksud, Walamiyakullahu kufwan ahad. Ada yang mengartikan kufwan istri. Tidak ada kufwan. Istrinya Tapi penafsiran Ini tidak populer Nah itu kira-kira kandungan Dari surah Al-Ikhlas ini Yang mau bertanya Berkomentar, -ber saya persilahkan Ibu, silahkan Bismillahirrohmanirrohim e, Dalam surah Al-Ikhlas e, Ahad Berarti Esa adalah salah satu dari Asma'ul Husna dan apakah sebutan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Asma'ul Husna ini diambil dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan apakah manfaat bagi orang yang hafal dengan Asma'ul Husna terima kasih iya eh eh uh, eh uh, eh uh, eh uh. Apa yang terdapat dalam Asma'il Husna yang 99 itu, memang kita bisa merujuk ke Al-Quran tentang nama-nama itu. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi, ada nama Tuhan yang tidak disebut di dalam Al-Quran tapi diambil dari Al-Hadis. Seperti misalnya Ad-dayan, itu tidak ada di quran itu nabi yang memberi nama itu. Oke, itu salah. Eh ada hadis siapa yang eh, Nah ini menghafal. Itu menghafal sebenarnya terambil dari kalau dalam bahasa Arabnya itu hafizah, yahfaz. Menghafal itu memelihara. Cepat. Kan Anda kalau kalau ada ingatan Anda, Anda pelihara sehingga tidak hilang, itu kan namanya menghafal. <tuh> Menghafal atau mestinya memelihara makna-makna Menghayati makna-makna Mengamalkan makna-makna dari Asma'il Husna Itu yang punya keistimewaan bisa menyelamatkan seseorang dari ati neraka dan memasukkan dia ke surga nah, Saya mau beri contoh Tuhan hidup, ya kan? Hai Anda harus mencontohi Tuhan dalam sifat hidupnya Sesuai dengan kemampuan anda sebagai makhluk. Allah, eh, maha mengetahui. Contohilah Tuhan dalam maha mengetahuinya. Bagaimana supaya maha mengetahui? Harus banyak belajar. Allah, maha pengasih. Contohilah Tuhan. pelihara ini makna, baru contohi dia. Kasihlah kepada makhluk. Tuhan itu kasih walaupun pada binatang ja, ya, ah, siapa yang memelihara ini, menghafal ini, itu yang dapat keistimewaan, kalau sekedar hafal 99, tapi amalnya enggak ini, aduh, ya toh saya kira itu ada yang lain? silahkan ya, bismillahirrahmanirrahim <coughs> ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan, yang pertama eh uh, ada salah seorang tokoh yang pernah Mungkin beberapa waktu lalu pernah beredar statement tentang God is dead. Uh, kalau saya tidak salah mendengar bahwa dengan dalih lafad la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, dan pemahaman mereka bahwa Tuhan itu berarti banyak. Lalu ditegaskan illallahu, kecuali Allah ditegaskan bahwa Allah itu satu. Uh, bagaimana Ustadz menangkapi hal ini? Yang kedua, eh uh, ada satu tradisi di masyarakat Indonesia bahwa Ketika seseorang meninggal, itu suka dibacakan surah Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Apakah ada hadis yang mendasari hal ini? Terima kasih. La ilaha illallah. Ilah itu artinya yang disembah. Salah satu makna ilah. Yang disembah. Jadi la ilaha, tidak ada yang disembah. Illa kecuali Allah. Nah, ini persoalan. Eh, eh, yang disembah itu, berarti banyak. Matahari disembah atau tidak? Dia ilah. Yang disembah, baik wajar disembah, maupun tidak wajar disembah, dinamai ilah. Ara'aita manittakhada ilahahu hawa, yang memperturutkan yang taat pada nafsunya itu, nafsu itu ilah. Nah, sekarang dinyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wajar yang berhak disembah kecuali Allah. Itu nah, jadi memang bisa banyak ilaha, tuhan-tuhan bisa banyak itu satu. Ada lagi yang mengartikan ilah itu dalam arti eh sesuatu yang menguasai hidup mati anda sesuatu yang mengendalikan alam raya ini sesuatu zat yang mesti adanya nah, kalau saya artikan begitu tidak ada suatu zat yang mengendalikan alam raya tidak ada suatu zat yang uh, uh, menguasai hidup mati saya tidak ada suatu zat Yang eh, eh, eh, berkuasa penuh di alam raya ini kecuali Allah Nah di sini ilah menjadi satu Jadi tergantung bagaimana penafsiran kita tentang la ilaha illallah Jelas, ya? Eh, Soal angka-angka dalam berdoa Itu ada yang diajarkan oleh Rasul Ada juga angka-angka yang lahir dari pengalaman ulama-ulama misalnya, yang diajarkan oleh Rasul antara lain, habis salat subhanallah 33 kali, ya kan, itu angka nah, ada ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang mungkin baca 1000 kali, eh, qulfaullahu ahad kemudian mereka mendapat dampak positif, dari pembacaannya, terus diajarkan pada orang, saya tidak tahu Ada eh riwayat yang disepahkan kepada Rasul yang mengajarkan ribuan itu Saya tidak tahu Bahkan yang saya ketahui ada seorang sahabat Nabi Wanita yang membaca, yang meletakkan di depannya eh, apa namanya eh, eh, eh, Nawa, butir, biji-biji eh, eh, korma Baru dia hitung satu persatu baca-bacaan. Terus Nabi mengajarkan, daripada kamu baca begitu banyak, saya ajarkan kamu satu bacaan yang singkat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaihinnallahu akbar, adada kalimatihi, adada khalqihi, wamidada kalimatihi. Saya membaca, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaihinnallahu akbar, sebanyak makhluk-makhluknya. Dan seluas kalimat-kalimatnya. Itu... Antara lain yang diajarkan oleh rassul tapi itu bukan berarti saya lantas melarang orang baca 1000 eh, kali 2000 kali 10.000 kali tapi saya tidak tahu dasarnya dari sebuah hadis baik okay, saya ingin mengambil kesimpulan dari eh, apa yang kita bicarakan ini yang pertama kita dituntut memelihara benar keyakinan akan keesaan Allah Ini jangan sampai hilang. Kalau seandainya, sekali lagi seandainya, ada dosa, maka Allah masih boleh jadi mengampuni dosa itu selama orang tidak mempersekutukan Allah. Jadi ini jangan sampai hilang. Itu barangkali kesimpulan utama dari eh, surah kita ini. Baik, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk ciplaan Allah, kita dituntut untuk selalu memelihara keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri dan kalbu kita. Hanya sampai di sini, saya Sandrina Malakiano bisa menemani Anda. Mudah-mudahan kita akan kembali berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Ama bersama Ustadz Quraishyab episode berikutnya. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaykum wa